Masyaallah muslimin wal mukminin waakumullah. Pada hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan sebuah prosesi penyampaian tausiyah. Saya sangat menyadari mungkin ada kebiasaan yang menginginkan salat sunah ba'diyah. dulu saya tidak masuk pada keberbalikan kita semua juga akan gelisah kalau sudah masuk tiap satu. Hari ini judul uh, penyampaian kaji kita membahas tentang akidah Allah kita ketahui. Saya akan mencoba mengawali dulu dengan kerangka waktu yang berhubungan dengan persoalan yang kita hadapi secara nasional, yang mungkin buat para jamaah secara umum tidak asing dengan beberapa persoalan yang kita hadapi ini. Uh, tentunya memang. sama-sama kita pahami persoalan-persoalan yang berhubungan dengan umat islam hari ini menjadi persoalan yang sering menjadi pembahasan yang mendalam di forum- forum yang agak tertutup agak aneh umat mayoritas mengalami bentuk-bentuk penistaan dan perlindasan yang cukup serius saya akan mencoba bercerita uh, Ketika terjadi peredakan bom di Alam Sutra, dalam hitungan menit semua wartawan, semua pihak berupaya untuk menyangkut-nyangkutkan, menghubung-hubungkan dengan kelompok gerakan teroris. Saya enggak mau bahas yang di Sarina, karena sinetronnya terlalu lucu. Ya. Saya enggak mau bahas yang lucu-lucu. Saya yang saya tahu aja. Uh, Ketika bom alam sutra di Tangerang. Karena saya tinggal di Tangerang. Dan ternyata polisi berhasil menangkap pelakunya. Dan pelakunya ternyata pemuda gereja. Ketika peledakan bom. Yang dilakukan oleh pemuda gereja. Lalu. Pihak polisi nggak meneruskan. Tiap yang yang katanya ganas-ganas itu -ganas langsung gak ada beritanya. Nah ini mungkin pada hari ini. Kita akan mencoba menyadari dulu. Ada satu fakta secara. besar yang sedang dibangun ada kerangka besar yang sebetulnya mengapa saya mencoba tidak me menunda proses penyampaian ini karena saya harus berhenti jam 1 dalam skala makro kita semua punya pengetahuan yang bisa kita tarik bahwanya adanya satu skema kerja besar yang sedang diarahkan dan Jakarta sebetulnya dalam derita yang begitu berat Ketika kita tidak mampu mempertanggungjawaban di akhirat bahwa kita kemungkinan besar, semoga Allah menggagalkannya, kemungkinan besar pada pilkada yang akan datang tanggal 15 Februari tahun 2017 kita tidak mampu membendung seorang pemimpin kafir yang akan memimpin Jakarta. Karena sesungguhnya bukan persoalan mereka, persoalan kita. Yang mana kalau nanti mungkin biar agak bisa baca utuh saya akan bawa larangan Alquran memilih pemimpin non Muslim. Ada stoknya sedikit nanti bisa di, diurus di depan bagi yang berminat. Saya ingin mengatakan buat para jamaah yang mungkin kurang lengkap memahami apa yang terjadi. Kalau dalam teori sosiologi namanya design dasol. Selama kurun dua tahun ini jumlah pesantren di Jakarta menurun drastis. Karena tanah-tanah wakaf juga dikenakan pajak yang sangat tinggi. Jadi biar tahu kalau kaum muslimin yang hadir hari ini di Jakarta ini ada satu penderitaan dari kaum muslimin yang jumlahnya 88,5 persen. Mereka tidak boleh mempertanyakan kenapa misi esensi dan gerakan-gerakan dakwah yang mengarah kepada hai hey, batul islam menjadi terpasung. awal 2016 ada edaran resmi dari bapak gubernur melarang pengajian di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan seluruh Jakarta jadi jamaah harus tahu kita ini warga yang 88% yang sejak zaman dulu yang namanya ibu-ibu PKK ibu-ibu itu pengajian di aula-aula kelurahan itu biasa sekarang dilarang dan di beberapa kelurahan sudah mulai dilarang mengucapkan assalamualaikum Jadi biar para jamaah tahu ini mungkin buat saya menjadi penyampaian yang sangat kontroversial. Tapi saya memandang ini harus saya sampaikan. Apakah kita membiarkan ketika Allah mengingatkan Ya ayuhan la zina amanu la tafizil mu'minin al awliya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Jakarta hari ini menurut hemat saya memang berada pada situasi yang sangat dilematis. Karena sesungguhnya kalau yang saya pahami persoalannya tidak ada pada kekuatan dan hebatnya orang-orang di luar kita. Yang ada adalah kita sendiri yang membiarkan satu situasi yang membuat kita terheran-heran bahwa di Jakarta ini terjadi proses yang sangat eksploitatif ya, yang sangat yang sangat mencolok. Kita bisa lihat kalau kita mau membaca dengan mandalanjir sekali lagi buat para pengurus masjid saya minta maaf mengapa saya langsung mengambil mix segera karena bahan saya cukup banyak bisa kita bayangkan sebuah keberadaan kelembagaan yang bernama kedutaan besar dibangun padahal IMB nya belum keluar ini sama dengan kasus ditaruhnya peletakan batu pertama untuk kereta cepat antara Jakarta dengan Bandung padahal yang namanya amdal belum keluar yang namanya MOU belum selesai yang namanya anggaran belum jelas bagaimana orang bisa melakukan sebuah proses pembangunan kalau sudah bicara peletakan batu pertama berarti harus dibangun sampai selesai ini adalah catatan buat waraja semua. saya ingin mengatakan dengan sangat sadar betul bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi wilayah-wilayah yang akan menimbulkan resistensi karena kita sebetulnya memang tidak pernah mau bertanya kepada ini. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tardo an Allah mengingatkan, "Yuridun alyud fi nurillah biafwahihim nurihi walau karihal kafir." Ini adalah sebuah fakta kita hari dan sedang dibangun. Bayangkan, kedutaan besar perwakilan negara luar dibangun di tempat kita di negeri kita dalam posisi tidak ada izin bangunan. Luar biasa. Dan kita semua di negeri ini boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. Kita banyak mengalami dan yang paling tersiksa adalah kaum muslimin. Kita lihat yang di Jakarta, bagaimana kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Kalau di Pakistan 7,2 hektar Ya, ini lagi difoto saya foto saya, dimensinya banyak kalau difotonya, nggak apa-apa ya buat para hadirin yang belum kenal saya nanti bisa dibuka di internet siapa Alfian Tanjung saya adalah analis intelijen dakwah dan narasumber utama di angkatan darat di Kopassus dan badan intelijen untuk gerakan PKI ini saya bicara hari ini bukan gagah-gagahan bukan sensasional saya ingin mengatakan umat islam ini kok jadi kayak kunyuk kayak kelinci yang mau disembelih. Semuanya ketakutan, semuanya nyungsep kalau bahasa Betawinya, semuanya blesek-blesek. Bayangkan kita lihat. Ya, bagaimana sekarang sedang dibangun perbangunan mewah yang megah setinggi sekarang dirancang 13 lantai. 36.000 meter 3,6 hektar. Kantor perwakilan sebuah negara ada di negeri kita 3,6 hektar. Nanti kalau kita lihat format bangunannya, ya, dan kalau kita lihat fenomena LGBT, fenomena narkoba, itu sebetulnya sentranya dari situ. Cuman kita udah nggak berani ngomong, karena kondisi kita hari ini kita sudah kehilangan al-imaratul kuah yang kuat, nggak ada lagi. Yang ada adalah kalau ngomongnya galak, oh ini FPI, kalau FPI anarkis, anarkis bubarin. Sementara ketika kita mulai melihat bahwa negara kita sedang mengalami sebuah bentuk imperialisme kolonialisme yang sangat jelas. Negeri ini sedang mengalami proses penghancuran diantaranya melumpuhkan ruhul jihad kaum muslimin. Bagaimana sebuah kelembagaan, anda boleh tengok desain kedutaan besar Amerika Serikat. Itu gedung balai kota itu segera itu, kayak bedeng. Ya. dan ini bukan barang baru, yang saya sampaikan bukan bahan baru bukan saya mengarang-arang saya ingin mengajak dengan waktu yang kurang lebih tinggal 20 menit lagi jadi buat pengurus masjid saya minta maaf karena memang saya harus mencoba mengambil celah untuk mengatakan pada saudara-saudara ini Jakarta Jakarta sedang dipersiapkan menjadi imprim kontentem Kristus kalau saudara ke Kemayoran itu ada gereja puzzle puzzle gereja jadi ada gereja yang ke arah utara gereja yang arah ke barat Arah ke selatan, arah ke timur. Nanti kalau sampai saatnya presiden di Jakarta ini Kristen, mereka akan bangun yang namanya Menara Doa Jakarta yang tingginya 580 meter. Ya, jadi saudara, -saudara semua, camkan baik-baik omongan saya. Saya Alfian Tanjung. Jadi mau balik sejak tahun 1982. Mungkin tampang saya yang muda. Saya bukan anak baru kemarin. Saya full all out sejak tahun 84 sampai sekarang. Jadi saya ingin katakan. Yang dipersiapkan itu. Yang kedua adalah One China. Jakarta sedang disebut, dib, dibangun menjadi kota China. Penghabisan kalijodo itu bukan semata-mata pemberantasan lokalisasi. Sama dengan pemberantasan kampung pulau. Sengaja daerah-daerah yang padat dihabisin semua supaya mereka pulang kampung semua. Sehingga KTP mereka, KTP yang punya warga-warga Jakarta ini yang gak kuat nggak berani lama-lama di sini apalagi dia nggak punya kekuatan untuk punya rusunawa yang jumlahnya sangat sedikit itu kampung pulau warganya hampir 1.300 tapi kan rusunawanya cuma 300an airnya yang lain mental kemana-mana banjir jalan terus saya tahu apa yang saya katakan ini tidak sederhana resikonya tapi apa boleh buat bagaimana kedutaan Amerika Serikat merupakan pusat komando kejahatan Amerika jadi kalau kita mau bicara terorisme sesungguhnya Bapak moyangnya setannya, ya bedugunya ya Amerika, bukan FPI bukan ISIS yang dibuat sinetron. ISIS tuh nggak ada. ISIS buatan jaringan intelijen Amerika, Mossad dan jaringan intelijen-intelijen dari kelompok-kelompok Freemason dan Illuminati. Nah persoalannya saya paham para jamaah. Di ruangan ini saya tahu ada yang sangat mengerti. Tetapi bagaimana kemudian masyarakat Tidak boleh memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita semua tahu nih jalan macetnya kayak apa? Macet-cect. Pakai otak. Kok bisanya pas tanggal 14 Januari jadi langsung nggak macet? Ada si komo lewat. Saya bukan sedang menghasut saudara-saudara. Saya pakai otak. Orang gila. Semua orang tahu yang namanya jam kerja menjelang buk makan siang, yang namanya jalan Tambren itu macet-cect-cect. Tahu-tahu ada bom deh, Semua ketakutan Malu kita sama Allah Saudara-saudara yang muslim-muslim juga ikut-ikut menghujat Saya bukan sedang sok pinter Saya cuma mengajak mikir waras Kok ngebom kok masih bisa selfie-selfian Sinetron, tukang rujak Ini sebagai ingatan buat saudara-saudara Bahwa saya ingin mengatakan Jakarta sedang dipersiapkan menjadi kota salib dan kota palu arit. Cina sudah terlalu jauh menghina kita, sangat menghina. Ya. Dua bulan lalu ada seorang warga Cina parkir sembarangan di sebuah pusat perbelanjaan di Medan, ditegur sama polisi. Maaf polisi, polisi yang tempeleng, jangan sampai penonton nggak tahu. orang Cina itu kalau sudah merasa berkuasa kita itu digebukin, dibentak-bentak dicaci maki. persis seperti Ahok persis banget di Cirebon ada ibu dua ibu bertengkar dengan rombongan ibu-ibu pribumi ternyata dia itu dua orang enci-enci Cina gak tahu sebabnya bertengkar mereka eh lu orang pribumi kalau enggak ada gua orang Cina lu padang gak makan lu dasar lu pribumi lu saya ingin mengatakan para jamaah yang berbahagia ada apa ini? sementara kita kaum muslimin sementara kita dituntut, jangan diskriminasi mari kita buka pasar tanah abang pasar tanah abang dibangun tahun 1972, dibakar tahun 2002 semua orang tahu pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasar tanah abang dibakar tahun 2002 bersama dengan pasar senen, los emas yang emasnya itu dibawa oleh para petinggi-petinggi negeri pakai ransel besar Malu saya membahas ini Bersama dengan pasar Malang, Jawa Timur Pasar Curug, Tangerang Harinya sama, jamnya sama, menitnya sama Tahun 1972 sampai 2002 Pasar Tenabang itu 95% Diisi oleh orang Padang dan orang Tasik Maka di pasar Tenabang Ada yang disebut dengan Los Tasik Tapi sejak dibakar tahun 2002 Sekarang isinya 98% Cina Sekarang kita main ke arah utara Harko, Hayam Muruk Mana ada toko punya peribumi Cina semua Kalau giliran dia Di Tanah Abang, ngomong di TV Saudara-saudara, kita jangan diskriminasi Tapi giliran kita Satu pun tidak diberi kesempatan Dan ini menjadi fakta hari ini Jadi saya mengatakan Kepada saudara-saudara Nama saya Alfian Tanjung Kalau ada yang keberatan, saya tidak bakal pulang Saya tungguin. ini Karena saya sudah mewahkan diri saya Bahwa sampai saat pencoblosan 2005-2017 nanti Saya akan mengingatkan Saudara mau memilih pemimpin yang kapir Kalau kita buka Quran malu Wahai orang-orang yang beriman Barang siapa engkau memilih orang-orang yang tidak seiman dengan kamu Jangan kau salahkan Kalau kau dihinakan oleh dia sepanjang hidup Itu bahasa, bahasa pengertian umum Nah jadi pada hari ini Dengan waktu yang tinggal 10 menit Saya akan tetap memberikan peluang bagi saudara-saudara. Jangan pergi, yang keadaan jangan pergi. Gue tungguin, ya? Yeah. Jangan kayak kayak LGBT. Ini ya? Yeah. Yeah. yang nggak demen jangan pergi dulu. Gue tungguin. Biar kita ngomong. Apa antum dokter? Antum ahli pembangunan? Ahli politik? Saya cuma tanya. Antum muslim nggak? Karena hari ini Islam-islam kita nih kehilangan marwah, yeah. ya? Bang polisi tak santai aja, ya? Yeah. Antum muslim kan? Nah, yaudah anda muslim yang polisi begitu jangan lagi terucuk-ucuk apa Densus 88 ada alfian nih gak lepel gak lepel Densus 88 itu adalah polisi liar dia adalah bentukan daripada gerombolan Joris Mere, Holose dan Wenas dia adalah polisi Densus 88 karena korban peledakan bom yang terjadi di Bali itu jumlah sekitar 300 saya sayangkan betul tuh ketika 88 itu orang Australia kan sisanya 200an muslim namanya jangan desus 88 muslim namanya desus uro sableng 212 kalau ngerti nyambung, yang gak ngerti belum bisa ketawa nah yang 88 itu adalah warga Australia yang mati dalam peristiwa itu ya? Kita, kita bisa berdebat kok saya ngomong sadar, saya nih walaupun ngomongnya ngablak begini saya dosen loh hari-hari saya ngajar di kampus bukan tukang cendol bukan tukang, apa, di pinggir jalan, enggak nah, jadi buat hadirin, dengan waktu yang ada, saya hanya ingin mengatakan kondisi kita sekarang betul-betul was-was gerakan-gerakan kristen, gerakan-gerakan komunis, gerakan-gerakan uh, LGBT LGBT itu gini skemanya, habis LGBT, incest habis incest, nanti animal sex jadi kalau kita belajar tahapan gelombang kerusakan ahlak ini sekarang baru laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan Nanti akan beralih anak dengan ibu nikah atau kawin, bapak dengan anak kawin. Ya, kakak dengan adik kawin itu tahapan kedua. Nanti kalau udah bosan dengan yang sejenis, bosan dengan yang feruma, entar nikahnya sama binatang. Beneran? Anda boleh pelajari secara lebih mendalam, secara historis maupun secara proses beberapa tata kelola pembangunan sistem masyarakat jahiliyah. Nah, inilah yang sekarang orang Kita selalu diberitakan dengan terbalik-balik. modern si Hartoyo, tampangnya aja kayak dermo begitu. Nonton TV nggak loh, Indonesian Lawyers Club. Itu manusia odong-odong, udah kayak ke kejedung. Langsung dipakai seragam Ustad. Eh, tampangnya itu tampang cabai-cabian Belanda. Saya ingin mengatakan dengan terbuka, kita ini dibohongi. Ini Koran Kompas kurang ajar, TV Kompas nih, Metro TV, yeah, TV-TV setan semua itu. Mereka telah melepaskan asas cover board side. Dalam teori jurnalistik tidak boleh sebuah berita hanya mendatangkan orang yang senang, orang yang temannya, orang yang mendukung atau orang yang musuhnya, orang yang enggak suka, orang yang benci. Itu enggak benar. Akhirnya berita menjadi tidak edukatif. saya ingin katakan pada hari ini dengan bahasa singkat, agenda di Jakarta pertama adalah membutuhkan penyamaan frekuensi dakwah politik. karena dengan untuk pemilihan gubernur yang datang saya ingin nyatakan dengan jujur berat untuk mengalahkan petahana nanti bang petahana ya saya nggak usah sebut nama gitu petahana aja gitu, kalau nama antara ada yang tersinggung lagi ya udah dibeliin mobil satu lagi mobilnya lamborghini kekalahan-kekalahan ya. Ya. politik di semua daerah selalu berujung dengan kalimat pengkhianat dan pengkhianat itu kebanyakan pribumi putra daerah saya terbuka saja, Nih Alvian Tanjung anak Betawi asal Sumatera Barat gue diberanakin budi kemuliaan, gue kecil petamburan seberang bongkaran yang belum dibongkar-bongkar nanti bongkaran gak lo? temen kali jodoh udah masih ada 7 menit siapa yang mau nggak demen, mau acung tangan pokoknya sekarang manjem yang mana yang bener nih? mau berapa sekarang? ya udah sama aja masih ada 10 menit sama aja Nih, yang mau ngomong, yang kada lain jangan jangan ngacir sekarang. Mau nanya, mau konfirmasi, mau nyalahin gua ya? Mau dibantuin nuh? Bang, sudah satu tuh, Bang. Itu yang ganteng orang itu. <coughs> sekali sekali kita dapat narasumber begini, nah, tidur mulu. Ya. Yeah. Salam. Ah. Luis, Dari ini jadi setiap angapan. Awalnya itu saya harap itu Jakarta harus ini butuh pemain yang keras. Tapi berlanjut ke belakang, saya juga harap itu ada orang asing yang mengukuhkan agaknya. Namun bijinya, jadi benar 100% yang mengukuh. Cuma masalahnya itu pemimpin saya itu dari satu bandar maju yang kurang hebat. Jadi sisi daun saya dekat benar apa ya penyamai daun jadi itu daun yang tidak berani ini kan waliya itu dengan contoh yang benar di di masyarakat daun juga sebatas daun aja kan jurana itu yang saya lihat itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin jujur buat utuh udaranya kita ini kan punya persoalan ini saya ini sekalian buka aja deh saya ini Saya ini adalah kader B3 dari tahun 82. Empat kali nyalek gagal terus. Udah keren banget tuh deh. Kalau orang mau kemelihat kemampuan analisa politik saya mesti kan pantas jadi ya, enggak jadi jadi. Jadi saya ingin katakan bahwa pertemuan hari ini paling tidak dengan sedikit waktu yang ada, saya mohon jangan pergi dulu. Saya minta waktu kita 3 menit berdoa. Supaya kita berdoa supaya nanti Allah takdirkan jangan ahok lagi jadi gubernur Jakarta. Amin. Amin. Yeah. Kalau ada orang muslim yang menginginkan pemimpin kafir menjadi pemimpin negerinya, batal syahadatnya. Ngaji lagi lu mau Ustaz ke rumah. ada cerita, enggak ada yang bagus. Sumber waras 191 miliar, udah real. Basaria Panjaitan enggak setuju. Wal ladzina kafaru ba'duhum auliya ubadi. Saudara harus tahu, itulah kaum kafir. Mereka bekerja sama untuk memenangkan dan menghancurkan musuh mereka. Sementara kita tasabuhum jamim Soal adanya beberapa kritik, saya ingin katakan kita ini mah udah terlanjur nggak pernah ngebanggain punya sendiri. Apa yang kita punya, ada yang jelekan orang yang kita lihat. Agim udah mantep-mantep nikah lagi, ibu-ibu ngambek. Emang nikah lagi berzina? Oh no, si Krisdayanti orang masih punya laki dia kawin lagi, nggak ada yang nyalahin dia? Di kita tuh gak kebiasaan nyalahin yang salah mengamalkan yang ada ajarannya kita ngomelin, otak kita banyak lelue nah jadi kembali kepada yang tadi, saya ingin katakan tidak ada warga Jakarta yang memilih Ahok, orang itu dulu memilih Jokowi, Pinocchio yeah? karena dianggap dia becus ngurus Solo karena dia didesain oleh jaringan intelijen amerika untuk memenangkan solo dua kali masuk jakarta jadi presiden supaya gampang semua dikelecein nanti gak bang ini semuanya belum jelas, nah, setuju aja setuju aja jadi bego, jadi presiden ya, tim suksesnya semuanya cengir-cengir kayak cumuk jadi kembali kepada persoalan yang antum tanyakan tadi saya tidak menyebut nama, saya adalah sekretaris jenderal muzakarah ulama untuk konvensi umat pemilihan gubernur Jakarta. Darah air mata saya, mati saya kalau sekedar ngadepin Ahok saya nggak takut. Cuma persoalannya sekarang adalah mau nggak kita kembalikan dulu? Ya, saya coba bacakan satu dua ayat, mudah-mudahan nanti menjadi renungan buat semua. Ya. Ayat-ayatnya sebenarnya sangat dalam mengingatkan kepada kita. Ya nanti di depan ada tuh mungkin bisa dibawa pulang ya ganti-ganti, goceng-goceng, ceban-ceban biarin kali ya nah bagaimana Allah mengingatkan kepada kita saya akan bacakan ayat-ayat yang tegas dalam ayat surat Ali Imran ayat 28 atau ayat 51 Al-Ma'idah hai orang-orang yang beriman jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu mari kita baca Ahok Ahok itu adalah Bupati Belitung Timur pada tahun 2004. Dia telah menyumbang gereja yang ada di Kemayoran 1,7 triliun per Oktober tahun 2014. Saya punya berita acara madmatray tanah tangan dia. Yang kayak begitu lalu bilang saya masuk Islam atau masjid ada tanah tangan dia, nggak ada urusan. Masjid-masjid kita Jangan lalu kita gara-gara ada tangan-tangan dia lalu kita menganggap dia yang baik itu. Saya ingin katakan, ini permainan lagi berat. Menang dia presidennya nanti Haritan Wijaya. Anda lihat iklan di perindo di televisi. Mengerikan. Kalau Anda belajar ilmu bahasa Indonesia ada namanya kalimat elipsis. Tidak ada Jawa. Tidak ada Sunda. Yang ada Cina. Tidak ada Islam. Tidak ada Hindu. Yang ada Cina. Jadi ini kita sedang dalam teori indoktrinasi. itu ada disebut dengan proses penyerapan halam bawah sadar bahwa Cina adalah solusi kalau nggak pakai Cina kita nggak bakal maju nanti lo nangis semua nangis semua lo, nyesel lo belakangan bang saya tidak ingin masuk pada posisi-posisi berlebihan silahkan renungkan, keadaan genting memang. saya tidak tahu lagi, karena saya lihat kekuatan 9 naga naga merah, naga kuning duitnya luar biasa tetapi kuncinya bukan pada duit, bukan pada, pada pengkhianat. Pengkhianat ini yang bertebaran dengan atas nama jagoan Betawi, dengan atas nama Haji Sodri, dengan atas nama Direktur Islamic Center Keramat Tunggak. Itulah pengkhianat-pengkhianat hari ini. Yang membuat kita yang ingin membangun regulasi kekuatan politik anak masyarakat Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, warga pendatang, orang Padang, orang Palembang, orang Bima, semuanya nggak merasa bertanggung jawab dengan Jakarta. yang penting gue kerja, aman, bonus, kerjaan, duit ntar pulang kampung, bawa emas, gamebol, uang saya amati secara pergaulan saya sehari-hari orang-orang padang di Jakarta ini banyak sabrek-abrek sama sama gua padang juga gue diberanakin di sini orang-orang pendatang-pendatang itu banyak yang meneng baik diem aja dia, yang penting gue gak kenapa-napa gue gak ganggu-ganggu si ahok, ntar bisnis gue dihalangin Sekarang digeser semua, wali kota Jakarta Selatan dipecat gara-gara mempertunjukkan jiwa agama seperti kita. Jakarta Pusat, wali kota ini Kristen. Lima kecamatan di Jakarta Pusat, tiga, tiga camat ini Kristen. Kepala-kepala SMP-SMA Jakarta Barat, 80% Kristen. Jadi kalau saudara-saudara tidak mampu melihat gelombang ini, dan saya tahu beberapa orang bilang, Ustaz, kalau aja jangan galak-galak, jangan nyerang-nyerang kalau ente nyerang-nyerang, nanti -nyerang, dia tambah gede lu goblok yang dia lagi ini persoalan kita memang dan saya ingin katakan dengan keadaan yang sulit dan kebetulan masih agak aman sekarang nanti kalau ada musim pemilu, nggak boleh disebret sama panwas ya kan belum, peraturan belum jalan ya percuma udah eh, lama jadi mau balik gitu ya Bang, nggak puas bang, nanti kita ngobrol lagi. Kita berdoa dulu jamaah yang masih mau membela agama di Tanah Betawi. Yang dari luar negeri, yang dari luar kota. Yang di atas ibu-ibu. Ibu dukung Ahok ya? Kok sama anak kayak Ayu Mim Tias? Ya? Pendukung Ahok, jilbabnya bagus? Namanya Mirna Ayu Mim Tias. Keren banget pakai jilbab. Luar biasa. Pian. Baik, pada jamaah mohon maaf. Mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga siang ini Allah berikan kekuatan, islam, iman kepada kita semua. an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang engkaulah menjadi tempat kami mengembalikan segala urusan. Mudahkan kami memahami firman-firmanMu dan mengikuti arahan RasulMu Al Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami siang ini bisa solat berjamaah solat zuhur. Semoga hati kami berkhidmat kepada syariat agamamu dengan kesadaran yang penuh Berikan kepada kami kemampuan mendidik putra putri kami agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehat Kalaulah kami yang ada di tempat ini bukanlah orang-orang yang mampu berani berjihad di medan perang Paling tidak di hati kami membela yang benar sebagai bagian daripada keberpihakan kami kepada kepentingan Islam dan umat Islam Ya Allah, kami lihat di berbagai belahan dunia. Berbagai hal yang membuat kami harus berhitung langkah. Apakah kami akan melihat Jakarta seperti Gaza ketika mayat-mayat dibunuh dengan sangat kejamnya, teng teng baja dan tembakan-tembakan dari Brigade Yesus akan dimuntahkan di mana saja? Buktinya sudah ada dalam peristiwa Sampit. Peristiwa Batu Merah. Peristiwa Ambon, Poso, Galela dan sederet peristiwa yang telah menumpahkan darah membunuh kaum muslimin dengan jumlah yang banyak. Kami tidak ingin Tanah Betawi berubah kembali menjadi Batavia. Kami ingin pada hari ini, kami semua di ruangan ini berkhidmat dengan iman Islam dalam hati kami semua. Mudahkanlah para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam, di seluruh Indonesia untuk mencegah tangan-tangan salib dan palu arit untuk mencengkram negeri ini Ya Allah Ya Rabbul Alamin berikan kepada kami kesadaran penuh bahwa kelalaian kami hari ini akan jadi beban berat buat generasi di belakang kami kesalahan kami mengambil sikap dan keberanian untuk mengamputasi dini langkah-langkah politik musuh-musuh Islam akan membahayakan Islam dalam situasi yang tak bisa dibendung lagi. Ampuni kami ya Allah, semoga itu tidak terjadi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika, samsika abadan abada kama nawaral arda bi ya arhamar rahimin. Allahumma arfi baina kulubina wa asnihza ta baina nahdi nasul salam minaz zulmati lan nur. Wajan ibn alafawahi sama azuhara min hawa ma'batan Wabarik lana fi asma'ina wa besorina wa kulubina Wa Rabbi a'inni wala tu'alayya wanṣurnī wala tanṣur 'alayya wamkur lī wala tamkur 'alayya wahdinī hudā lī wanṣurnī 'alā man baghā 'alayya Rabbi ja'alnī laqazzkā wa lakarahaba ilaika awhamunibad Di masjid ini ya Allah berkumpul orang-orang beriman dari berbagai suku dan latar belakang satukanlah mereka bagaikan cinta Muhajirin dan Ansar jadikan kami di ruangan ini tak lagi keluar dari mulut kami bahwa kami bukan orang Jakarta memang KTP kami mungkin ada yang bukan KTP Jakarta tapi kami akan ingatkan saudara-saudara kami di Tanah Betawi agar mereka memilih pemimpin yang seiman dengan mereka dengan sadar bukan karena iming-iming atau diintimidasi. Ya Allah Ya Rabbul Alamin berikan kesehatan kepada kami kepada anak-anak kami orang tua kami ampunlah dosa kedua orang tua kami kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi dan membimbing di kala kami kecil jadikan pertemuan kami siang ini menjadi bagian titik-titik kesadaran bahwa umat islam yang mengerti hakikat risalah dan imaratul islam tidak akan pernah membiarkan pemimpin kafir untuk dipilih kembali apapun alasannya karena murtad menjadi pilihan bagi orang yang memilih orang-orang yang tidak seiman. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Amin ya rabbal alamin. Waktunya lewat sedikit, mohon maaf buat saudara-saudara yang enggak berkenan saya tungguin. Ya, jangan ngomong-ngomong to datang-datang enggak enggak demen gua buat tungguin. jadi ngomong ke ke gua ngomongnya. Jangan melayap-melayap. Sekian. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.